Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi adzallal hasidina bid dunya wa ba'dal mamad sallallahu wasallamu alaihi wa sallam apa pun di da'a ila subulin najati wal ba'di anil afati wal muhlikat habibina wa syafi'ina wa mualana, muhammad Wa ala alihi al-muttahariina wa ashabihi tayyibina Wa at-tabiina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana astur Ma an anta alayna an uyunil hasidin Allahumma ya Rabbana Taghhir kulubana minal hasadi Wa minal nifaqi Wa minal hikdi wa min al-kibri wal-riya'i ya mutahhiral qulub tahhir qulubana wa ya al qulub Tabbit qulubana ala dinik allahumma ya rabbana kama anta ahibbaka bi salamati as fa an'im biha fa an'imna biha allahumma ya rabbana hshurna ma'zumrati habibika sayidina muhammad wa liwa'ih allahumma ya rabbana radzukna taubatan qablal maut wal shahadatan 'inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du alhamdulillah wuji syukur kepada allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita Nikmat lahir dan nikmat batin Semoga Seperti haralnya lahir kita pada detik ini dan saat ini Menghadap kepada Allah menuju Allah Semoga batin kita adalah batin yang bersih menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih berada pada silsilah Pembersih hati Bagaimana kita membersihkan hati kita dari beraneka rakam penyakitnya Yang sudah Kami sampaikan pada pertemuan yang lalu Sebab ini adalah dunia Sehingga orang bisa menjadi sombong Termasuk penyakit yang akan kita bahas pada saat ini Tidak lain urusannya adalah karena dunia yang akan kita bahas adalah penyakit yang namanya hasad hasad atau ngedengki mendengki sesama dan sungguh ini adalah penyakit yang luar biasa mengerikan dan sedahsat kesombongan yang sudah pernah kami sampaikan sabda dari Nabi SAW kalau orang sombong layakulul jannata Maka nafikah lebih himit luar minal kibri, enggak akan masuk surga selagi ada kesombongan di dalam hatinya. Sekecil apapun itu kesombongan. Begitu juga dengan yang namanya hasad dan tidak lain hasad atau dengki itu buah dari kesombongan di saat seseorang pengen paling wah, paling hebat paling pinter, paling banyak rizkinya, paling banyak jamaahnya paling banyak pelanggannya, paling-paling dia pengen seperti itu maka di saat melihat orang lain akan melebihi dia, maka muncul rasa di dalam hatinya tidak suka dan ingin bahwasanya saudaranya itu kehilangan nikmat tersebut, itulah hakikat hasad jadi dengki itu tidak ada lain kecuali dari berkembangnya kesombongan tersebut dan nanti akan bercabang lagi kesombongan itu akan membuahkan penyakit-penyakit yang banyak. Dengki, dengki itu adalah tidak senangnya seseorang terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Satu, ini syaratnya. Bukan saja tidak senang. Syarat yang kedua, menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari orang tersebut. Orang-orang kafir mendengki kepada umat Islam pengen mereka kembali kepada agama yang sesat. Ini paling mendengkinya. Paling tingginya tingkat kedengkian adalah pengin hilangnya iman. Iblis juga begitu. Syaitan tahu mereka itu adalah ahli neraka. Maka kedengkian yang luar biasa menginginkan hamba-hamba Allah ini masuk neraka bersama mereka. Ingin agar hil iman yang ada di hamba-hamba Allah ini hilang dari hati mereka maka akan menjadi teman mereka. Jadi membenci akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara. Teman, tetangga, nikmat macam-macam. Kemudian menginginkan hilangnya nikmat tersebut. Dan ini kelanjutannya, kadang dia juga enggak apa-apa saya enggak dapat nikmat tersebut, yang penting hilang. Ada yang menginginkan nikmat itu berpindah kepadanya tapi syarat yang paling utama adalah dua ini baru disebut orang itu pendengki tidak senang akan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dan setelah itu dilanjutkan dan dia ingin bahasanya nikmat itu hilang darinya dari orang tersebut dan ini bisa saja dia mengharap agar nikmat itu pindah kepadanya atau mungkin tidak mengharap yudah hancur-hancuran biar hilang-hilang semuanya apa yang penting dia gak dapat saya gak dapat nah ini lebih kecil lagi iblis itu itu adalah hasad, dengki dan ancamannya adalah al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun ya ta narul hataba. Hadis ini di diriwayatkan had oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Al hasad yang namanya kedengkian itu dengki itu menghabiskan kebaikan yang pernah kita lakukan seperti api itu memakan kayu bakar Begitu cepatnya Seperti apa sih prosesnya Kau sampai sedah saat itu Memang banyak riwayat-riwayat yang lainnya Yang sungguh sangat mengerikan tentang orang yang dengki Kalau orang sudah mendengki Itu kalau masih ditahan di dalam hatinya itu jelek di dalam dirinya paling hatinya tak sakit tapi kalau sudah berubah nanti ke lidah dia akan menggunjing menghabiskan pahalanya amal baik yang pernah dilakukan habis akan diberikan kepada orang yang digunjing mungkin melakukan satu ketualiman menghalangi atau mungkin menyakiti bisa saja Naudzubillah sampai yang tidak yang imannya lemah pakai santet atau macem-macem pokoknya lihat ini yang menjadikan amal itu habis semuanya itu jadi bibitnya daripada ada kedengkian makanya kalau sudah kedengkian ini dipiara sebetulnya orang itu menghadapi kehancuran amalnya bisa saja menggunjing tidak sadar kadang-kadang saja marah ada orang dapat rezeki paling juga tahu tidak dapat rezeki dari mana tuh itu, Mulai, Mulai tidak senang Sehingga itu menjadikan amal baik itu hilang Dan habis Dan nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa Dan itulah hakikat orang yang bangkrut Hadis Nabi SAW sangat benar Dan Nabi tidak pernah bohong Maka hati-hati dengan yang namanya dengki Begitu sebaliknya Nabi pernah menyebutkan satu Suatu ketika Nabi duduk dengan para sahabat beliau Lalu Nabi bersabda, ada rombongan orang, salah satu dari mereka itu ada ahli surga. Ada di antara kalian nanti akan ada ada di antara kalian ahli surga. Sebetulnya memang ahli surga ini mesti ada keistimewaannya. Insyaallah sahabat Nabi surga-surga. Tapi Nabi Muhammad mengkhususkan ada ahli surga yang mau datang. Ditunggu satu orang besok lagi Nabi Muhammad mengucapkan kalimat yang sama, ahli surga akan datang orang yang kemarin sampai ketiga kali orang yang kemarin sampai ada salah satu sahabat, kalau tidak salah bunda Reda, penasaran apa sih? keistimewaan orang ini, sehingga dia mengikuti orang tersebut lalu minta izin, aku ingin menginap di rumahmu Disaksikan sehari pertama, dia hanya menjalankan sholat fardu Apa yang menjalankan, sholat fardunya di masjid tentunya Menjalankan sholat sunat ala kandarnya, bangun malam pun tidak banyak Membaca Al-Quran secukupnya Setelah itu istirahat tidur Hari pertama, kedua, ketiga Lalu Abi Darda berkata Aku meninggalkan rumah bukan karena aku ribut dengan orang tuaku Aku meninggalkan rumah itu karena aku mendengar Rasulullah Rasulullah menyebutmu sebagai ahli surga apa sih amalan yang kamu lakukan? Dijawab oleh orang tersebut Engkau sudah melihat amalanku Engkau sudah selama tiga hari Sudah melihat amalanku Amalanku adalah seperti yang kau lihat Mahuahilmaroaita tidak ada amalanku lebih dari apa yang kau lihat. Goyro anni hanya saja aku. Laajitu ala ahadin minal muslimin. Nabi napsi hanya saja aku tidak menemukan di dalam diriku terhadap kaum muslimin Hasadan dengki. Ala khairin atas kebaikan aqtahullahu iyahu yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Kalau amalanku seperti yang kau saksikan, hanya saja aku ni tidak pernah merasa bingung kalau ada orang dapat rezeki, enggak pernah merasa susah. Aku senang terus kalau ada dapat orang dapat nikmat-nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat ilmu, nikmat macam-macam, aku hanya senang saja. Maka lalu dijawab oleh Abi Darda, itulah aku baru sadar, aku baru tahu inilah rahasiamu, engkau mendapatkan pangkat yang tinggi, yaitu salamatus sudur, bersihnya hati dari orang gak ngedengki dari orang, gak pernah dengki, menghasut kepada orang yang mendapatkan rizki maka itu adalah keselamatan seseorang yang menjadikan orang itu menjadi ahli surga, dan ini sungguh membahayakan, dan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya kebanyakan dengki itu bainal akron akron teman-teman wal-amthal -teman. yang sepadan wal-aqorib kerabat kedenggan itu sering muncul adalah orang yang sepadan teman-teman pedagang dengan pedagang ustadz dengan ustadz ini ustadz dengan ustadz yang masya luar biasa banyak ancaman teman-teman dari Nabi Muhammad SAW ada disebutkan bahwasanya bahwasannya sitatun ada enam orang yadkhulunan naro akan qabla al hisabi bisanatin sebelum dihisap satu tahun itu ada orang-orang yang masuk neraka terlebih dahulu enam orang di antaranya apa at-tujaru bil khianati seorang tujar pedagang dengan kekhianatannya al umarau bil juri dan para pemimpin-pemimpin dengan kecurangannya wal ulama bil hasadi dan ustaz-ustaz dengan kedengkiannya aduh ngeri ini di antaranya itu maka yang namanya dengki ini luar biasa, menjadikan orang bisa masuk neraka sebelum yang lainnya khususnya para ustadz, bahkan disebutkanlah hasadaka hasadil ulama' tidak ada kedengkian yang paling mengerikan seperti dengkinya ustadz dengan ustadz umat yang hancur umat yang akan jadi korban, umat yang ada ngonjeng-ngonjeng kan menghabiskan pahala kamu tahu enggak saat itu? kenapa? itu tahu enggak? hara kurang ajar tuh hah, masha' habis yang dengar habis, yang itu juga habis. Kasihan umatnya, pahalanya pas-pasan diajak gunjing habis. Lahas <tukati penatasi> ada kahazat ulama, ustadnya habis, muridnya habis, ulama. Pedagang juga begitu dengan pedagang, pedagang dengan dagang. Kalau berdagang dengan ustad mungkin bisa saling tolong-menolong, tapi kalau berdagang dengan pedagang, apalagi pedagang dengan pedagang kerabat. Teman ada tetangganya jualan di sampingnya, enggak ada masalah orang lain. Ini jual jeruk, jual jeruk, tetangganya enggak ada masalah. Tapi giliran adiknya jualan jeruk juga. Aduh malu. Kaya enggak ada lapangan kerjaan lain. Padahal mulai kemarin dah ada masalah. Ini kedengkian itu muncul Masya Allah Mengerikan Ingat ilmu ini bukan untuk ngoreksi orang lain Tapi untuk ngoreksi diri kita Kita semuanya punya akron Kita punya orang yang sepadan dengan kita Jika anda ustad Anda juga punya teman ustad Jika anda pedagang Anda juga punya, punya tebak, teman pedagang Jika anda pejabat, Anda juga punya persaingan dalam jabatan Bagaimana menata hati Karena ini bisa masuk kepada semua orang Tidak pandang Ini hati-hati Hasad Dan orang yang punya sifat dengki itu Akan sengsara di dunia dan di akhirat Dan orang yang didengki akan untung di dunia dan di akhirat Orang yang mendengki itu akan sengsara di dunia sebelum di akhirat Di dunia itu sakit terus hatinya Di dunianya Melihat orang yang dapat nemat sakit mobilnya enggak nyangkut dia enggak nabrak dia tapi ngelihat mobilnya ser panas hmm. lihat pintu mobil kebuka aslinya mau bau wangi gara-gara ngedengki hmm, bikin pusing ah. warnanya memerah jreng bagus semua orang bilang merahnya merah sedep, tapi katanya nurat Oh begitu Ibu-ibu di sana itu sudah mulai kemarin setiap lewat warung, lewat toko itu ada kerudung cantik sekali. Tapi belum punya duit, nabung sebulan, kiliran dapat duit kerudungnya hilang. Gak ada, sudah dibeli sama orang. Tak tahunya sampai di majlis kelihatan, bukan majlis ini insya Allah, aman ya. Tak tahunya dipakai ibu di depannya. Kemarin mas seneng, tapi sekarang apa? Kerudung begitu aja dibeli. Hati-hati. Oh, kalau sudah ada dengki ini semuanya jadi jelek. Hati-hati. Di dunianya seperti itu sakit, sana sakit. Dan sakitnya ini tidak tanggung-tanggung. Kalau ada orang sakit karena sebuah bakteri, itu akan terbatas kepada lingkungannya ini. Lingkungannya sempit. Tapi kalau yang namanya sakit karena dengki, dia berarti dia mempersiapkan dirinya untuk sakit sebesar kuasa Allah di dalam memberikan nikmat kepada hambanya Besok dapat duit, besok dapat ini lagi, besok sakit, melihat orang ini sakit, orang ini sakit Sana besok bangun rumah, sakit, bang nggak bisa bangun rumah duluan, kerja gajinya berapa sih? baru nafas, ada motor baru baru nafas, ada orang beli ini, ada baru nafas, ada orang ini Masya Allah, habis, itu orang ngedengki itu sakit di dunia, capek, mukanya cemburut, gak bisa senyum, liat <tanya> <tanya> tapi kalau lihat orang yang hatinya bersih Allah salamat usutur yang ahli surga tadi disebutkan zaman Nabi yang beli orang lain tapi yang seneng dia, kayak ibu-ibu di kampung lihat tetangganya beli motor, oh beli motor beli mobil, oh sampai dipegang-pegang mobilnya sampai yang punya mobil sumpah sudah bu jangan dipegangin terus seneng tuh mobilnya berjalan bau bensin katanya wangi itu enak ini orang kampung yang tulus, bersih gak ada dengki enak tapi kalau sudah di dengki capek Allah, nah ini maka kita harus perhatikan ngedengki dan orang ngedengki itu ya, ya, rugi dia akan sakit lebih dari itu nanti ada di dunia ini di akhirat lebih serem lagi kalau orang ngedengki bisa saja nanti keluar ke lidahnya mempengaruhi orang lain itu adalah menjadikan dia berbuat dolim dan kedoliman itu akan menghabiskan pahalanya Allah rugi di akhirat kayaknya mah dia ahli ibadah, ahli haji, ahli umrah tapi ngedengki sana, ngedengki sini, ngedengki situ maka setelah di akhirat nanggri habis, karena apa? dia menggunjung si A, menggunjung si B ini, marah, dan sebagainya berbuat dolim, na'udzubillah di akhirat tidak mendapatkan apa-apa jadi orang ngedengki itu begini, digambarkan seperti Imam Ghazali gambarkan contoh. Seperti orang marah sama seseorang lalu dia melempar dengan panah. Rupanya itu orang hebat. Panahnya balik kena matanya, cep mati. Sebelah matanya, marah lagi, tambah lagi, kena matanya lagi, sebelahnya lagi. Karena sudah kena dua-duanya, tambah marah, lempar lagi panah, kena kepalanya, mati itu orang. Ya begitulah, orang yang ngedengki itu kelihatannya mengarahkan dendam dan aparahnya kepada orang lain, ternyata sebenarnya yang sakit dia. Nah yang dia seneng-seneng aja, yang punya mobil nyaman. Yang ngedengki tetangganya itu sampai jam 1 malam, nggak bisa mobil, bisa tidur, mikirin mobil tetangga. Eh yang punya mobil sudah ngorok mulai jam 9. Nah. Ini adalah urusan duit. Urusan! Dan kedengkian itu urusannya dunia semuanya. Enggak ada urusan akhirat. Kalau Ustadz ngedengki dengan Ustadz, itu pasti urusannya dunia nanti. Tidak ada. Kalau orang ngedengki urusan akhirat namanya hibtoh, itu dia menginginkan hilangnya. Kalau ada seorang alim mengamalkan ilmunya, orang kaya kok dermawan. Saya ingin kayak dia, inginkan kayak dia. Tapi bukan menginginkan dia hilang. niat eh, apa Nekmatnya hilang. Tapi dia ingin punya rezeki kayak dia. Itu hibtoh yang diinginkan, itu kebaikan. Tetapi, kedengkian itu, biarpun itu bahasanya agama, tapi maksudnya adalah urusan dunia. Kenapa Ustaz dengan Ustaz gedengki? Urusan fulus. Cemaahnya banyak. Parkirnya banyak. Jual kotor kopi gampang. Wah ini kalau sampai cemaahku diambil orang sana. Wah, rezeki saya kurang. Katalah Habib Ali Al-Jufri. beliau menceritakan bahawa. Kalau masih ada kedengkian di hati seorang Ustaz. Tidak pantas dia menjadi seorang da'i. Karena da'i itu. Ingin menghantarkan orang kepada kebaikan Membawa orang agar baik Membawa kebaikan kepada orang Itu hakikatnya da'i Jadi umat dibawa kepada kebaikan Tetapi nah, orang ngedengki ini apa? Tidak menginginkan kebaikan diterima oleh orang Kan bertentangan ini Maka tidak pantas jadi da'i Benar masuk neraka sebelum satu tahun dihisap Jadi kalau ustaz ngedengki kan artinya Tidak menginginkan kebaikan itu diterima oleh seseorang masa ustaz nerima ada orang wah ini ada orang bakal masuk surga jamaahnya banyak dan sebagainya enggak, enggak mau saya ah. berarti dia tidak menginginkan kebaikan sampai kepada orang lain maka orang ini tidak pantas menjadi ustaz hati-hati maka ini kami boleh dengan ustaz karena ini pakai atas nama ustaz supaya selamat Nih, mungkin ada ustaz yang lainnya baru nanti berdagang bagaimana pejabat Nih, Masya Allah, luar biasa jadi di dunia akan tersiksa dengan penyakit dengki itu Masya Allah, tersiksa Sampai kita sering membuat contoh yang sangat sederhana ya kedengkian seseorang Melihat apa saja sakit Bahkan sampai Anak kecil yang polos itu Dibenci itu Anaknya siapa? Anak, hmm, anak kecil Anak kecil memang gak ngerti apa-apa Hatinya bersih, gak punya dosa Gara-gara anaknya si A itu Mohon maaf mungkin ustad kedengi sama ustad atau pedagang ini orang pedagang ini anaknya pedagang anaknya siapa itu pertama sih anaknya masya allah lucu ya anaknya siapa anaknya berubah nggak lucu jadinya dengki tuh muridnya siapa ini masya allah akhlaknya baik muridnya siapa ini oh nyebut gurunya ini saingannya gurunya ini berubah oh. oh, ya ya sana sana disuruh depannya, anak hati hati begini hal-hal yang semacam ini adalah merusak hati rugi ilmu untuk diri sendiri awas jangan nolah-noleh bukan untuk orang lain yang merasa jadi Ustadz ngoreksi dirinya sebagai Ustadz yang merasa jadi pedagang ngoreksi dirinya sebagai pedagang yang biasa jualan di pasar hati-hati itu -hati kalau zaman Nabi itu indah kalau ada sahabat Nabi itu sudah dibeli tiga kali kok tetangganya belum bilang pak beli di sini temen saya belum dapat nih nah hebat nih hilang dengki nggak ada itu yang ada bagaimana sudah mau belanja ke temannya. Nah, ini tidak ingin tetangganya dapat kebaikan. Itu adalah hati yang busuk dan kotor dan jangan sampai ada pada kita semuanya. Nah ini harus hati-hati antara pedagang dengan pedagang. Makanya kalau ada pedagang beli ke sini, sampai banyak Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghimbau, mengelarang jual beli misalnya kalau ada orang menawar tidak boleh tawaran di atas tawaran orang lain kalau ada orang sudah menawar tidak boleh ditawar lagi hukumnya haram dosanya kita orang lain karena menjimpulkan permusuhan itu sampai urusan jual beli meminang orang yang sudah dibinang tidak boleh menjaga hati ini pendidikan Rasulullah luar biasa makanya kita masih ingat Habib Hasan bin Ahmad Baharun kalau ada santri baru dari pesantren lain selalu beliau berkata sudah dapat izin dari gurumu belum? ini urusan pesantren bukan rebutan santri bukan kalau belum dapat izin bersumpah dan Imam Hadad sudah menyebutkan beliau sangat ngerti kalau ada seorang murid yang pernah kurang ajar dengan gurunya yang dulu, biarpun dididik oleh para ulama seribu wali tidak akan bisa pinter karena apa kurang ajar sama guru yang pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi bukan merebut maka beliau mengatakan tidak sudah dapat izin atau belum. Kalau perlu dapat surat tertulis, kalau tidak surat tertulis minimal ada obrolan. Kalau sudah dapat izin tidak apa-apa. Artinya memang harus dihindari sehingga banyak, kalau ada orang mau rebut sana, rebut sini, rebut situ Masya Allah, itu urusan dunia ada biarpun kelihatannya urusan pendidikan agama, tapi pasti karena urusan dunia, pangkat besarnya jamaah ini pangkat besarnya pesantren santren adalah pangkat, gedenya majelis adalah pangkat. Nah ini, kalau tidak sadar bisa saja dia terjerumus dalam kesombongan, ujub, riya, macam-macam. Kelihatannya mah ahli surga. Kalau jalan pakai, oh mungkin pakai jubah, pakai imamah, jalannya merunduk. insyaAllah, Allah, Allah, Ternyata hatinya penuh dengan penyakit itu, ternyata jamaahnya di surga, dia di dalam neraka. Dan ini terjadi, pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang pada di surga melihat guru nya di neraka. Bingung wahai saudaraku, bukankah dia guru kita yang ngajari kita kenapa di dalam neraka? Allah. Maka mohon didoakan, doakan kami biar selamat. Amin. Guru-guru kita semua selamat. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang mengerikan alhasad, dengki. Ini membahayakan. Adapun bagi orang yang didengki ini juga dua keuntungan nyaman nyaman saja yang pertama enak kalau ada orang didengki di dunia nyaman nyaman karena di bukan mendengki kalau didengki mah nyaman berarti apa punya nikmat kalau dia ustad punya ilmu kalau dia punya punya jamaah kalau dia berdagang, rezekinya lancar ada ndak orang pedagang mendengki kefakiran orang fakir enggak ada mesti karena ada rizkinya jadi di dunia ini pasti diberi oleh allah nikmat Makanya didengki oleh orang. Jadi pertama, ini adalah mendapatkan kelebihan dari Allah. Dan ini harus disyukuri. Maka jangan dihancurkan ini semua dengan kedengkian kita. Jangan sampai menghancurkan apa? Kita hancurkan dengan sifat kotor di hati kita. Allah memberikan nikmat, buktinya orang pada dengki. Ada yang ngedengki, si A ngedengki kamu, si B ngedengki kamu. Maka dalam hatimu syukur bukan mensyukuri orang dengki. Syukur berarti kamu punya nikmat. Kalau ada yang tiba-tiba marah kepada kamu, mengirip surat yang enggak-enggak, barangkali gini, pedagang kurang ajar, kamu curang dan sebagainya. Kalau benar-benar anda tidak curang, syukuri. Sebetulnya anda didengki, artinya ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada anda yang ditinginkan orang lain. Syukuri. Kalau anda tidak syukur, maka akan dicabut oleh Allah. Ini nikmat. Kemudian lebih dari itu hatinya tentrem. Hati orang mendengki itu capek. Orang mendengki dan didengki kalau duduk bareng. Wajahnya berubah. Beda. Yang satu ngedengki si A. Yang ngedengki si B yang didengki. Duduk berjajaran, Dipoto. Kelihatan. Matanya ngelirik jalan. Kalau masalah, kalau orang orang bersih hati ngadep, masya Allah baik ibu, masya Allah gimana? Aduh, kerudungnya bagus bu, beli di mana tadi ini? Masya Allah. Tapi kalau ngedengki, iya bagus di pasar ada banyak. banyak. Jadi kelihatan tuh ngedengki jelek bu, masya Allah lah. Dan lihat dari situ saya sudah kelihatan tersiksa. Tapi kalau orang yang didengki nyaman, nggak ada masalah. Makanya pengen kita itu udah usah ngedengar cerita aneh-aneh kalau ada orang ngedengki didoain sajalah tidak usah kita dengar siapa yang ngedengki ya? dan tidak akan terbebas kita dari yang mendengki Nabi Muhammad paling agungnya manusia didengki oleh paling jahatnya manusia namanya Abu Jahal Abu Jahal itu sekarang ngedengki tidak ingin ada Nabi tidak ingin ada orang mendapatkan kenikmatan makanya ngedengki inginnya Nabi Muhammad itu hilang wahyunya, Nabi Muhammad tidak diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad hancur itu Abu Jahal, ya itu dan kedengkian itu yang menjadikan orang susah menolak menerima kebenaran Abu Jahal itu sebetulnya tahu kayak orang Yahudi orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad sifat-sifat Nabi Muhammad bahkan disebutkan dalam Al-Quran ya ya orang, orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad di kitab suci mereka dengan sifat-sifat yang sangat jelas-jelas-jelas seperti seorang ibu mengenali anaknya, seorang bapak mengenali anaknya. Tidak ada yang salah ya. Ibu-ibu yang bawa anak kecil, kita kira-kira ada tidak dalam sejarah di at ini pulang salah bawa anaknya? Tidak ada. Pasti benar. Lah begitulah orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad. Sifat-sifat Nabi Muhammad sangat jelas tidak mungkin salah. Tapi di saat Nabi Muhammad hadir, mereka susah menerima. Kenapa? apa? Dengki. Kau ada nabi seperti dari situ kau ada jadi enggak senang adanya nabi Muhammad sama Abu Jahal pun begitu tidak bisa menerima biarpun tahu itu kebenaran Allah tahu Abu Jahal itu orang yang mempercayai nabi Muhammad nabi nabi Abu Jahal bukan orang yang enggak percaya nabi Muhammad nabi Abu Jahal sangat percaya dan percaya Sangat percaya Nabi Muhammad, Nabi. Tapi ada kesombongannya. Kesombongannya menjadikan orang. Kesombongan, kedengkian. Sombong, cabangnya dengki. Ada dengki. enggak ingin ada orang mendapatkan kenabian. Kedengkian Abu Jahal itulah yang menjadikan dia menolak kebenaran. Karena Abu Jahal itu waktu ditanya oleh temannya. Abu Jahal, ngomong-ngomong kamu ini percaya tidak Muhammad sebagai Nabi? Tinggung dia menjawab. <laughs> Kamu ini aneh-aneh tanya, enggak benar nih, utbah yang tanya. Aku mau tanya, kamu ini percaya enggak kalau Muhammad itu Nabi? Ya, kalau urusan Muhammad itu, mulai dari uh, Muhammad lahir sampai sekarang itu, aku dan juga orang-orang Arab di sini nggak pernah menemukan Muhammad bohong sampai orang Arab menyebut dengan gelar Al-Amin kata temennya, bukan masalah itu, memang kalau masalah kejujuran Muhammad semuanya tahu cuman aku tanya, kamu ini percaya enggak kalau Muhammad Nabi? sambil malu-malu kucing dia <laughs> ya karena Muhammad memang nggak pernah bohong kemudian Muhammad ngaku Nabi, ya sebetulnya dia juga nggak bohong, saya mah percaya sebetulnya hajib, ah. aneh aneh kamu itu, percaya tapi memusuhi Muhammad kalau pasukan kita di depan itu memerangi Muhammad, karena banyak tidak percaya. Tapi kamu percaya Muhammad Nabi. Kenapa kamu memerangi Muhammad? Ingin membunuh Muhammad? Heh, sambil ketawanya je. Tidak ada orang yang boleh melebihi aku di sini. Lihat kalau ada tamu dari penjuru negeri, siapa yang menerima? Kamu? Kalau ada upeti-upeti, siapa yang terima? Kamu? Eh ya kan? Kebesaran Mekah siapa yang punya, kata Abu Jahl. Dijawab oleh temannya, engkau Abu Jahl yang punya. Nah, aku tidak ingin kebesaranku ini pindah ke Muhammad. Makanya biarpun benar tetap saya tolak. Lah itulah yang namanya kedengkian. Dinasehati enggak bisa. Kalau bernasehati, dinasehati biarpun benar nasihatnya. Nah, saya juga bisa tahu nyari sendiri, engkau itu aja enggak tahu tentang Ustadz. Biarpun benar kan? Al-Khilaf. Ah, Ulama berbeda pendapat. Ini kedengkian. Kalau orang incap, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas tegurannya. Biarpun sebetulnya mungkin yang salah dia. Ada orang bersemangat meluruskan dia. Ustaz, kelihatannya masalah ini yang benar begini. Oh, dah makasih Ustaz, terima kasih. Kalau urusan fikir saja sederhana. Masalah khilafiah, ah, mangga, mangga. Tapi karena hatinya bersih, Masya Allah, terima kasih. Baru nanti kalau pengen membalikkan permasalahan, bukan mendebat di situ dengan cara yang halus. Jadi nyaman hatinya. Nah, ini yang kemuliaan. Hati yang mulia. Mendengki akan selalu tersiksa di dunia dan di akhirat. Di akhirat habis pahalanya gara-gara kedengkian. Gara-gara kedengkiannya, ulama, pedagang, masya Allah. Kemudian masya Allah urusan-urusan selok apa pengairan itu. Bisa. Kalau sudah melihat tetangganya kuning badinya, ini kok kena wereng, pestic, pakai apa-apa ini. Jangan-jangan dia masang apa namanya? Ya pokoknya dipasang apa-apa gitu lah. Itu macam-macam ceritanya. Wah ini, ini macam-macam. Dia ngasang kemarin ada bunga di sini. Kalau sudah hati jelek semuanya jelek. Buka toko. Ada kencing di depan tokonya. Kurang ngejar ini pasti tetangga yang kencing di sini. Mesti kencing apa ini? Ada maksud ngencing di sini. Ya namanya pasar kan siapa saja boleh kencing di situ kan? Oh, Gara-gara macam-macam, pokoknya hati kotor itu capek, capek, capek, capek, sudahlah. Kalau, oh, masalah ada kencing, itu oh, tambah subur buat bunga, kan gitu aja. Gak usah pusing, jadi nyantai. makanya ini harus kita latih seperti ini. Nah, kemudian kita setelah tahu begitu beratnya penyakit yang namanya dengki itu menyiksa. Menyiksa! Maka kita harus bisa mengobatinya. Karena proses pengobatan itu harus sadar kalau dia berpenyakit. Dan dia menyadari kalau penyakit itu berbahaya Yang tidak menyadari dirinya berpenyakit Tidak mau diobati Biarpun dikasih obat Satu truk tidak akan diminum Atau dia tahu berpenyakit Tapi penyakitnya ringan Kalau dia berpenyakit Penyakitnya ringan pun malas berobat eh, Cuma jerawat kecil aja Besok keringan gitu Tapi kalau penyakitnya berat Kayak begini Menghapus pahala Menjadikan hati tersiksa Maka harus ada obatnya Obatnya harus ada dan obatnya ini diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Nabi Muhammad juga memberikan pendidikan, membersihkan hati ini ada tapi harus tahu dulu ya ini begitulah mengerikan ya, sudah tahu bahwasannya penyakit dengki mengerikan bahaya, menyakitkan semua tidak jadi tidak enak, yang maunya enak jadi tidak enak kita pernah membuat satu cerita seorang suami istri yang lagi berduaan dengan suaminya suaminya itu adalah berangkat ahad pulang Jumat ya perginya jauh, kerjanya di Bandung atau Jakarta pulangnya hari Jumat ya kemudian ahad balik lagi, Ini lagi berduaan nyantai di teras rumah, asik pengen menikmati suasana sore pagi sore Sabtu itu jadi malam minggu anak-anak pada kumpul di rumah Eh anak yang paling gede buat gorengan yang kedua membuat teh anget, Masya Allah enak ngobrol-ngobrol begitu, ya itu tadi ngelihat tetangganya beli mobil bang, itu mobilnya siapa bang? tak tahu, tanya aja adik sana setelah ditanya ternyata mobilnya tetangga PNS baru bisa beli mobil abangnya ini sudah jadi PNS lama nggak bisa beli mobil nih oh bang ini kalau diangkat kemarin aja sudah bisa beli mobil ini pasti kerjanya nggak benar bang ya ya mungkin aja wah bahaya bang paling juga ngeredit kalau mau ngeredit mah mending mah orang baik tapi ini nggak kayaknya sih masih paksa itu masih nah akhirnya lu apa minumannya nggak diminum gorengannya disiapin sama anaknya sampai dingin nggak dimakan sampai al dan maghrib ah kubar masuk ke kamar masuk ke rumah habis itu habis sholat maghrib pengen masak mie apa lah mie campur udang yang kesukaan suaminya nasi goreng campur udang ada minyan saya cerbon macam-macam kan ceritanya mie campur udang sama nasi goreng nggak tahu namanya apa otokowok oh, okay, ya <laughs> baik ini yang yang mendengar yang dari Kalimantan bingung sama yang di Sumatera ada otokowok sama yang di Bali ini kan otokowok baik masuk kesukaan nih karena suaminya tidak dijaw kerjanya adalah di luar Cirebon jadi seneng sekali Ma jangan lupa Ma buatin nasi otokowok ya Ma ya Pak dibuatin nasi otokowok kiliran mau makan istri yang ngomong Bang harus dilacak Bang dapat duit dari mana bisa beli mobil tuh <laughs> otokowoknya rasanya jadi <laughs> Enggak garu-garuan sudah ah Baik Sudah akhirnya makan sudah enggak enak Baik setelah itu sholat isya Makan yarin, sholat isya Tinggal istirahat tidur singar ngelar selimut Masih ingat lagi Wah bahaya bang kalau kampung kita ada orang koruptor wah, bahaya, Sampai jam 1 gak bisa tidur Mikirin mobilnya tetangga Itulah orang sakit Yang namanya sakit dengki itu lewat kemana-mana capek masuk gang capek, duduk di sini capek sana capek, ini lihat bener-bener capek mau duduk di majelis capek ceritanya habis kursinya, habis tempat duduk bingung ke sana kemari ini, kebetulan ustad-ustad idolanya ini, saya harus datang nih, terlambat gak ada dapat tempat duduk mikir sana, mau di luar masuk angin, berdiri, asam urat, bingung dia oh. bagaimana caranya, oh Alhamdulillah ada tempat kosong di depan Masya Allah melompat langsung jalan ke tempat yang kosong hmm. Baru duduk Belum dengar ceramahnya sang ustaz Sadar hmm. Tetanggaku yang tokonya laris itu ya hmm. Gak enak sudah miring-miring itu -miring, Duduknya itu Gak enak itu mulai tadi nah, Ustaznya belum salam Salamnya belum beres sudah dijawab Waalaikumsalam Itu orang capek duduk di majlis Gak enak jalannya itu kan begini maunya enggak mau bareng-bareng sama orang hewat jalur sana, pokoknya begini ketemu sama orang wah karena jalurnya beda, ya enggak ke bagian angkot setiap kesan angkotnya penuh, penuh lagi, penuh lagi berdiri kelamaan, ya Allah angkot penuh lagi, penuh lagi capek ini Alhamdulillah, eh terakhir-terakhir ada angkot kosong yang penumpangnya 1, 2 ah. Alhamdulillah, kiri pak mau angkot. ada dia sian bener tuh orang gak jadi pak ntar dulu masih ada yang ditunggu itulah orang dengki Masya Allah masuk gang pun capek pulang ke rumah bikinin masakan buat suami ya bikin masakan suami pengen cepet-cepet satu jam lagi suami dateng wah dan bikin sayur sayur garamnya habis habisnya gak pakai garam gimana bingung gak ada penggantinya akhirnya langsung dia ngambil duit 2000 mau beli garam ya Mau beli garam salam, warung dekat mata tangga depan situ. Mau beli garam, Assalamualaikum, dijawab sama yang punya warung, Waalaikumsalam. Mau beli apa, Neng? Ah. Ada dia lagi? Kok pas beli jantung? Ah. Tidak jadi, mantar-tarnya. sama ada ketinggalan duitnya. Padahal tidak ketinggalan. Cuman, ya. Akhirnya sudah masuk rumah bingung, iya ya, saya belum beli garam tadi. <laughs> Karena enggak enak melompat lewat belakang, eh hey, roknya robek itu. Makanya nah, jangan ke sudah begitu selama masak enak sedap suaminya kok lama di telefon Neng. Assalamualaikum Neng. Tolong jemput ke depan. Memangnya kenapa bang? Ada hadiah buatmu Neng. Wah. Hadiah apa? Sudahlah kejutan pokoknya. Wah semangat nih kejutan mau dikasih hadiah sama suaminya. Biasanya suaminya kan langsung jalan gang tuh. Minta dijemput. Pasti barangnya istimewa berat dibantu. Senangnya. Salatullah. Salamullah. Ahli pengajian sih dia. Jadi salawatan loh. Salatullah. Cepet-cepet. Eh di gang yang sempit ketemu dia lagi. Ngapain dia lewat sini? Terus dia. Eh, Ini satu orang yang didengki. Kalau dua? Tiga empat, lima, capek nah. kalau sudah hati dengki setak orang kedai yang lainnya juga dengki Ustadz dengki kepada Ustadz ini mungkin yang perlu didengki saat itu ini besok muncul lagi Ustadz berhasil di sini besok muncul lagi Ustadz dengki dengan wah ini Ustadz baru sudah bikin pesantren misalnya besok lagi ini Ustadz baru bisa bikin majlis ini Ustadz baru sudah bisa umrah ini Ustadz baru pusing nah itu Jadi adalah ilmu untuk kita sendiri Jangan sampai kita biara Jadi sudah jelas yang namanya dengki Menyiksa Sakit Yang berdagang juga sama Kayak itu tadi Berdagang sakit Di sawah urusan air sakit Kadang-kadang gara-gara dengki Itu unik Kalau ada mobilnya orang jauh-jauh parkir di depan rumah kita Rumahnya Karena kita semoga tidak dengki ya Ini nyanya di siapa? Nyanya sana sudah Pokoknya jangan kita insya Allah ada mobil dari jauh parkir di depan rumah mah tenang-tenang saja. Tapi giliran yang parkir tetangganya kayak enggak punya tempat saja ngampain parkirin di sini? Allah, luar biasa. Sampah Sampah terbang yang bawa angin, ini gak dibuang, gak bener, karu-karuan, pokoknya capek deh. Dan begitulah yang namanya dengki, sudahlah. Makanya kita pengen membuat contoh itu, barangkali ada yang cocok buat gudah, ayo kita hilangkan. Biar kita tahu betul bahasanya yang namanya penyakit ngedengki itu menyiksa dan menyiksa, maka harus kita perangi, harus kita buang, jauh-jauh. kebanyakan jauh. dengki tadi apa kata Imam Ghazali Akron, sebadan Ustadz dengan ustadz kalau Ustadz gede sama Ustadz kecil mungkin tidak seberapa Ustadz yang sama-sama sama-sama hafal Alfiyah ibn Malik misalnya sama-sama hafal Al-Qur'an sama-sama lulusan dari luar negeri misalnya sama-sama pokoknya ada pokoknya ada sama-samanya ini biasanya cepat muncul kedengkian ini sama-sama berdagang sama-sama ini sama-sama pokoknya ada sama-sama Akron kata Imam Bozali Akron kemudian Amthel yang serupa korib saudara, hati-hati makanya yuk kita cermati ini semuanya jangan sampai kita masuk bab ini rugi, kalau ustaz dakwahnya pun tidak ada nilainya, kalau anda berdagang di samping anda terseksa, dagangan anda tidak barokah, kadang-kadang memunculkan sesuatu yang berbahaya, apa itu? doa yang jelek oh, ini bahaya lagi, semoga hancur dagangannya hmm. tak taunya apa? dia tidak layak didoakan Doa dikembalikan ke dia. Berarti dia doakan dirinya sendiri. Allah. Ngeri. Mendoakan dirinya sendiri. Makanya jangan doa yang jelek. Nah, baik. Maka cara pengobatannya adalah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah dengan ilmu. Ini tadi ilmu. Ini tadi ilmu. Tahu bahayanya itu. Semakin kita merenung begitu bahayanya, yang namanya dengki, maka akan... Ini langkah pertama Merenungi betapa bahayanya Yang namanya dengki Dalam hal apa saja Menyiksanya yang namanya dengki Membahayakan kita di dunia dan di akhirat Ini yang pertama Harus kita hadirkan, kita renungi Makanya yang kita hadirkan pada pengajian ini Hanya ilmu yang pertama ini Ada pun kelanjutannya itu nanti Setelah dari tempat ini Yang paling berat ini yang kedua dan ketiga Yang pertama ilmu Kita dengar, paham, kadang-kadang iya-iya Tapi untuk melangkah yang kedua ini susah iya ya benar nyeksa benar ya masya Allah nyeksa nyeksa tapi sampai di rumah gak mau betul ini yang kedua ini yang paling berat kalau ilmu mah gampang nih bisa membaca bisa mendengar ini selesai tapi langkah yang kedua adalah dilawan kalau kita mulai sombong dengan orang yang kita dengki paksa tawaduk kalau kita mulai sedikit pelit dengan orang yang kita dengki kirim hadiah Pokoknya dilawan, reaksi kita kepada orang yang kita dengki kepada apa sih, kok mau cemberut langsung, ahlan, merhaba, ma ah, dirangkul, pokoknya dilawan, kalau sudah mulai gak enak, ngapain, saya begini, aduh gimana bu, masya Allah nih permen bareng-bareng, enak, parah, paksa, oh dilawan, begitu, jadi kata Imam Wazali, dilawan, mulai sombong, cium tangannya, beres, jadi itu kata Imam Ghazali pertama dilawan jangan dibiarkan dilawan dengan amal nyata. Termasuk diantaranya antaranya didatangi, misalnya aduh mengucapkan selamat itu ngelawan. Pertama kan enggak pengen mengucapkan selamat. Semoga enggak mobilnya hancur. mestinya kan begitu kalau dengki. Allah, mobil begitu paling habis Dido didatengin, dilawan dengan amal nyata. assalamualaikum Waalaikumsalam. Masyaallah, aduh mobilnya. Masyaallah, semoga berkah, Bu. Kalau enggak ada garasi di rumah saya bisa dipakai. Bisa enggak begitu? Ah, ya. lagi dengki nih ada tetangganya bangun rumah, ya Allah tendangkaku bangun rumah, ayo cepat ngelangkah kesana, kalau berat ada dengki tuh, berat cepat, ngelangkah pelan, agak cepat <tip> Assalamualaikum, Masya Allah bangun rumah, semoga rumah barokah, manfaat anak soleh-salah, sole. loh ini gendengnya kurang di rumah saya ada gendeng anggur, bisa dipakai tuh bisa enggak ngomong gitu, nah gitu ya dipaksa kalau tidak dipaksa, terseksa paksa kalau tidak, orang dendengki itu masya Allah luar biasa. Ada orang begitu dengkinya sama sesama, jadi semuanya tidak nyaman, tidak enak semuanya. Makanya per maunya nggak melihat saja. Kalau mendoain yang jelek-jelek saja, e, itu tersiksa. Pergi kemana pun tersiksa. Pengennya sama-sama, bang, saya sudah sumpah melihat orang-orang ini. E, ini orang beragak bener semuanya ini. E, ayo, terus gimana? Ayo kita pergi aja. Pergi pergi keliling rekreasi habis 5 juta. Jatahnya 2 minggu. Setelah 2 minggu ke mana? Pulang lagi, ketemu lagi, ketemu setan-setan kata itu. Sama, 5 juta, coba langsung dilawan itu. Kalau ngedengki kan rezeki kita kasih rezeki. Termasuk mudah menyanjung kata Imam Jalil sanjung Orang yang kamu dengki, itu termasuk Mujarab melawan, kalau ngedeggi Masya Allah, itu Berdagang yang jujur, Masya Allah baik Dermawan Ini disanjung kebenaran kebaikannya Yang sesungguhnya, bukan bohong abi. Sebab kadang-kadang itu Aduh, Ustaz itu Masya Allah Ustaz luar biasa, perjuangannya, dakwahnya Didoakan Jadi menyanjung ini termasuk Menghilangkan kedegian di hati, memuji Ya tidak ada, sebab kalau orang Ngedeggi tidak mau menyuji sebab kalau ngedengki biarpun baik, mesti ada Hah? Biarpun begitu, tapi ada gitunya Halah, biarpun hebat ceramahnya Tapi lulusan lokal, saya mah luar negeri Istinu ustadnya Ustad yang punya Yang punya pondok, ngedengki sama yang tidak punya pondok Yang punya pondok, halah Biarpun ceramahnya enak, tapi tidak punya pondok Yang ceramahnya enak Kepada yang punya pondok, halah Biarpun pondoknya banyak, tapi tidak bisa ceramah Kalau ceramahkan manfaatnya lebih gede Ada aja pokoknya berdagang juga begitu, ada saja pokoknya ini contoh saja bahwa kalau sudah orang ada dengki selalu begitu, gak bisa menyebut kebaikan orang yang didengki maunya seperti jelek, dan ketahuilah pertama kali orang yang, pertama kali makhluk Allah yang di oleh Allah adalah juga kedengkian iblis dan juga salah satu putra Sayyidina Adam AS melakukan, ini manusia pertama kali yang melakukan dosa adalah juga karena dengki, yaitu kisah Qabilabil dengki, na'udzubillah dan dengki ini adalah juga yang ada pada iblis, pada orang-orang kafir dan juga orang Yahudi dan termasuk musuh Nabi Muhammad yang paling dasar adalah Abu Jahal. Maka kalau orang menyara dengki, dengki sebetulnya dia telah daftar ingin digiring bersama Abu Jahal. Gitu Kita harus terus ini ilmu, kemudian di, kita lawan dengan dengan kebalikan dari apa yang kita inginkan dari yang kita dengki. Kalau kita ingin menghancurkan dia, tambah, bantu. Kalau kita ingin bicarakan kejelekannya sebut kebaikannya, kemudian yang ketiga, yang ketiga ini waktu sendiri bu, para bapak, gampang tapi susah, yaitu mendoakan di saat tidak ada di hadapannya. Kalau mendoakan di depan orang itu mah bisa basa-basi, ya. Doa ala daghril al ghaib. Mendoakan orang tersebut di saat kita tidak ada di hadapannya. Wah oh, ini pembersih hati yang luar biasa. Dahsat yang mengajari adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwatkan oleh Abi Darda. Dari Imam Muslim. An Abi Darda RA. Ma min abdin muslimin. Ra kala Rasulullah SAW. Ma min abdin muslimin yat'uli akhihi al muslimi ala daghril al ghaib illa wa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang Muslim yang mendoakan saudaranya di saat orang itu enggak ada di hadapannya, kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan hebat. Nah, ini mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita malaikat mendoakan walakabimitlin kau dapat sama seperti yang kau doakan. Nah kalau doa malaikat langsung dikabul oleh Allah bahkan disebutkan inilah salah satu doa yang pasti diterima. Yani yang akan diterima oleh Allah, yang pasti yang dikabul oleh Allah adalah doa mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya, karena tidak mungkin bisa, kecuali sudah bersih hatinya kalau doa di depan orang itu, di depan mukanya bisa saja basa-basi, menjilat bisa ya habis dikasih sarung, masyaallah Allah bahaji, terima kasih atas berikan sarungnya, semoga rezekinya tambah banyak, semoga aneh-aneh halah, minta baju koko itu tambahan tapi kalau orang tulus sarung itu akan dibawa ke rumah habis sholat hajat didoain ya Allah, ini orang niat baik memberikan kepadaku bath sarung. Ya Allah, jadikanlah ini amal yang benar-benar Engkau terima ya Allah dan jadikan sebab keluarganya baik. Nah, ini hebat. Doakan orang itu di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Tapi setelah itu enggak usah telepon. Kalau telepon bubar. Mem, tadi malam saya doain lo ya, itu bubar nya usaha. Jadi benar-benar dirahasiakan antara dia dengan Allah saja. Ketahuilah yang dapat duluan adalah dia bukan orang yang didoakan. Wala ka bi engkau mendapatkan yang sama. Ini termasuk yang pernah kami hadirkan dalam sebab pengabulan doa. Ini adalah termasuk doa yang sering dilupakan oleh orang. Kalau seandainya orang memegang doa ini saja yang lain sudah pada dilupakan. Enaknya untuk dikabul doa itu. Enggak usah pakai syarat-syarat yang rumit ini paling gampang doain orang lain. Walaka bi tapi ini paling berat. Selama ini kita kalau doa untuk kita sendiri, Allah, berikan kepadaku rezeki yang banyak ya Allah. Tetangga gimana? Entar dulu tetangga, yang penting saya kaya dulu ya Allah. Ada lintasan di hati. Tapi ditopas. Ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh, baik, berbakti ada lintasan anak tetangga gimana? Nanti dulu yang penting anakku dulu. Ya begitu. Padahal kalau ada orang mendoakan anaknya tetangga sampai dia lupa mendoakan anaknya sendiri, ketahuilah yang baik adalah anaknya dia sendiri sebelum anaknya tetangga. Ini yang sering dilupakan. Dan ini pembersih hati. Makanya jangan ragu-ragu mendoakan orang lain dan mendoakan baik, jangan mendoakan jelek. Kalau mendoakan jelek ini rugi. Mendoakan jelek ini rugi. Kalau seandainya bapak ini, para ibu diberi doa yang makbul, lalu lagi marah sama orang, doanya makbul. Coba kalau pakai akal sehat, pasti milih yang baik bapak nanti. Coba, ada orang pinjam duit. pinjam duit. Biasanya pinjam duit itu penyakitnya waktu? Membalikin ya? Betul ya? Kalau pinjamnya mas sopan. Assalamualaikum lima kali. Puntannya tujuh kali. Sampai bingung, punten, punten, mohon maaf, punten, iya mau apa nih, Pinjam duit. Sebulan, giliran sebulan datang, dicari, enggak ada. Ya, kalau, di, kalau kita datang ke rumah lewat pintu depan, dia keluar lewat pintu belakang. Wah, ruwet. Akhirnya dicari sebulan, dua bulan, ini, padahal kita lagi butuh. Sudah lagi butuh ini. Takut hanya besoknya kepergok di tengah jalan. Jadi ibu yang dipinjemi duit sama yang minjem duit itu ketemu di pinggir jalan. Rupanya ibu yang pinjam duit itu karena kaget, melengos. Melengos kelihatan kalungnya. Dom yang, oh, aduh. Uh, kurang ajar, kalungnya gede-gede. Sabing, mbak, bayar utang. Sudah begitu karena kaget, dompetnya jatuh kebuka. Duitnya merah-merah ratusan ribu. Aduh. Masya oh, Allah, marah atau tidak? Kira-kira, ma? Marahlah, marah, marah. Oh, uh. kurang ajar. doain apa kira-kira? Coba dikasih doa yang makbul, ibu. Satu doa yang makbul, sekali doa langsung diterima oleh Allah misalnya. Sebab lagi diulimi. Yang satu tak punya ilmu ini, bu ini doain kurang ajar, masuk neraka, terkutuk, manat, hianat. Eh dikabul, ibu. Jadi bang hianat, terkutuk, kurang ajar, jadi jahat. Kemarin lah sebetulnya orang ini mah baik Jahatnya kalau pinjam duit tok. Gara-gara didoain tambah lagi Gunjing Kemudian menfitnah enyuri, eh Habis gara-gara didoain Padahal ibu punya doa dikabul Tapi salah mendoakan Coba doa doanya digunakan doa yang baik Ya Allah Saya didolim ya Allah Ibu yang pinjam duit kepada saya itu Ya Allah Zolim kepada saya Allah Sudah punya duit kalungnya gede-gede Gak bayar-bayar ya Allah berikan kesadaran kepadanya ya Allah tambah rizkinya ya Allah berikan kesadaran ya dikabul ya enak gak? sadar benar apa yo? dikembalikan <laughs> karena sadar kembalikan makanya kalau doa itu yang baik jangan doa yang jelek rugi sebab doa yang jelek itu begini ceritanya kalau memang doa kita dikabul sayang kita doakan yang jelek dan kemudian orang itu belum tentu layak didoakan. Kalau tidak layak didoakan, ini yang lebih parah lagi. Doa itu kembali kepada kita sendiri, maka orang itu seperti ngutuk dirinya sendiri. Sebab kita tidak tahu orang yang kita doakan mungkin dia adalah orang yang juga didolimi oleh orang lain. Sehingga dia sebetulnya bukan orang dolim yang sesungguhnya. Padahal dia membawa duit tadi adalah titipan orang suruh nganterin ke sana. Tak taunya kita sudah marah-marah misalnya Sudah kita doain yang jelek Padahal dia juga orang yang tertipu dan didolimi Kita sudah doain yang jelek Kita ternyata mendoakan orang yang tidak dolim Masya Allah Berarti nanti balik ke kita sendiri Sudahlah jangan doain yang jelek Jangan mendoakan yang jelek Jadi doanya yang baik-baik Jadi doa baik itu adalah termasuk pembersih hati Khususnya hati yang lagi dengki Itu dengan cara mendoakan Doa yang baik Jadi ingat cara membersihkannya ilmu Tahu tadi, kayak tadi itu ilmu tadi Yang kedua adalah dilawan Didatangi, mengucapkan selamat Selamat yang benar mengucapkan selamat, selamat, bukan selamat itu enggak, selamat, Masya Allah kemudian setelah itu doa di tengah malam doa, di saat kita tidak ada di hadapannya itu adalah doa yang sangat tulus terus dipaksa, dan terus dipaksa dan nanti insya Allah praktek di rumah siapa orang yang kita dengki saya marah, eh, dengki sama si a ah? tulis tulis, nanti malam doain, Ya Allah hmm Masya Allah Ya Allah, semoga tambah rizkinya satu berat dipaksain kalau belum bisa paksain lagi kalau belum bisa susah ada resep terakhir tuh <laughs> harus bisa tapi harus bisa paksain ditulis yang pertama paling kita dengki paling pertama yang paling gede dengki marah ini paling pertama tapi judulnya diganti bukan orang yang aku dengki bukan orang yang aku dengki judulnya diganti orang-orang yang aku cintai ha. Insyaallah, doa ya Allah. Semoga orang-orang ini dapat rezeki yang banyak. Anaknya ini suaminya tabah cinta, anaknya soleh soleh. Hmm, ulang lagi, kalau sudah ada malaikat jel lagi, tu ulang lagi, paksa ini luar biasa, karena lidah ini juga dikawal, lafad-lafad yang kita doakan dikawal, biarpun mungkin hati kita belum tulus, karena lafad yang diucapkan ini dikawal oleh malaikat nanti, menjadikan sebab, dan diamini oleh malaikat, kita doanya tidak tulus, ternyata malaikat mengamini tulus maka bisa dikabul, akhirnya hati menjadi bersih, dia dapat, kita dapat walau kami mislin, kau dapat tuh luar biasa kalau masih tidak bisa, oh gampang bu susah, bisa tidak bergerak bu Nah, insya insyaallah pasti bu Tidak bisa <laughs> Ada orang mahluk, oh berat Saya sudah nyoba berat, bu ya, gimana Oh ada caranya, ibu panggil anak-anak Ibu ambil cermin yang gede Cermin yang gede, panggil anak-anak Anak-anakku anak sini Ada apa ibu, ada apa pak Pengen tahu Abu Jahal, tak? <laughs> Mana, mak? Tuh, ini muridnya Abu Jahal <laughs> kenapa doain gak mau nih doain biar tahu kalau kita kotor hatinya <laughs> itu tapi mungkin tidak sampai ini kita sudah bersih hati ini saja insyaallah silsilah penting nih ngedengki hati-hati ngedengki dengkinya pedagang dengkinya ustadz dan dengkinya para pejabat dengkinya kita semuanya mungkin punya dengki. Itu saja. Intinya dengki itu kalau ada orang dapat nikmat kok kita belum senang. Itu dengki, biarpun tidak sampai ngomong apa-apa. Biarpun enggak sempat ngelirik itu sudah dengki loh. Eh ada pada rezeki. ada orang cerita, "Hei Mas, Mas, tetangga dapat rezeki nih." Kalau enggak peduli itu dengki sebetulnya cuma tersimpan. Hati-hati kalau oh masyaallah. Orang mukmin itu akan senang jika saudaranya dapat nikmat. Saudaranya dapat iman senang Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Dia senang Lihat temannya senang Dia ikut senang Itu iman Tapi temannya Senang Dia enggak senang Itu adalah dengki Baik ini saja insya Allah Akan kita lanjutkan Oh masya Allah Aroh Lambat waktunya Jadi mungkin hikamnya kita tunda saja Biasanya kita adalah dengan hikam Maksudnya al-hikmah Al-Homisah wal-Homsun Hikmah yang ke-55 An-Nurulahu al-Kashfu Dan seterusnya InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang Masih ada sisa waktu Mungkin ada yang mau ditanyakan Dipersilahkan a'lam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di yeah. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kita jelaskan makrifat Musa Hatta. Terima kasih. Ya. Sama. Ada ibu? Ibu, tengah mana? Belakang. Belakang. maju.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 Lalu minta kenal lagi Ustadz Ustadz punya teman di mana ini Oh ya saya punya teman di sini Eh rupanya di hafal itu, digunjungi temannya Saya kemarin kunjung ke rumahnya Ustadz ini Ustadz ini cerita ke ini, eh di situ minta lagi Dan begitu setelahnya kerjaannya semacam itu Nah ini ada cerita ditaungi oleh satu Ustadz, ditatungi orang-orang itu Orang semacam ini Kemudian saat itu ceritanya minta obat Minta obat minta oh, enggak, Minta uang Mau berobat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 Akhirnya oleh sang ustaz ini dinasihati bahwa saja ke ustaz sana dia juga bisa memahami tentang seperti itu psikolog dia bisa memahami tentang kecewaan dan juga didoa didoakan. Datang ke sana, "Oh ya ustaz mana?" "Ustaz ini, hadir dikasih alamat." Datang ke ustaz tersebut bukan minta doa, bukan minta diobati, minta duit malahan. Tapi ini belum terungkap. Suatu ketika setelah beberapa minggu atau bulan, ustaz dengan ustaz ini cerita, "Ustaz, kemarin ada orang namanya ini ke sini ya." "Oh ya." minta obat kan, minta diobati oh enggak minta duit oh enggak bener nih tak taunya betul setelah beberapa bulan kemudian datang ke ustad yang pertama tadi oleh ustad yang pertama ketemu ini dia orangnya tak cari-cari ini lama enggak datang, waduh kapan kamu lama enggak datang gini, ya saya gini gimana sudah sembuh Alhamdulillah tinggal sedikit lagi, masyaAllah baik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 Hampir semua pertanyaannya tidak ada sangkut-pautnya dengan pembersih hati. Barangkali memang harus dipraktekkan dulu ya. Nanti bisa ada pertanyaan. Kalau nanti insya Allah semuanya bisa menjalankan apa yang kami sampaikan. Lebih khusus adalah kami sendiri bisa menjalankan masalah penyakit hati, pembersih hati yang kami sampaikan. Kemudian masalah makrifat dan musyahadah itu istilah ya. Kalau bahasa Arab, makrifat itu adalah tahu secara luwat, secara bahasa. Musyahadah itu menyaksikan secara bahasa. Tapi kalau sudah masuk dalam dunia tasawuf, ini ada maknanya tersendiri. Ma'rifah itu adalah yang kenal Allah. Makanya orangnya al-arif billah, kenal Allah. Jadi kalau orang kenal Allah, dia susah untuk bermaksiat, maka itu wali. Maka ahli ma'rifat itu waliullah. Waliullah itu ya ahli ma'rifat, basara al-arif billah yang kenal Allah. Kenal Allah yang bakal menyiksanya, makanya dia jarang berdosa. Kenal Allah yang bakal memberi pahala, makanya dia rajin ibadah. Kenal Allah tapi masih maksiat, maksiatnya banyak. Itu adalah enggak benar Memang para wali adalah manusia Dia bermaksiat iya. Tapi setelah maksiat cepat kembali kepada Allah Karena dia kenal Allah Jadi al-arif billah Waliullah Ini adalah orang yang kenal Allah Yang rindu beribadah kepada Allah Takut melakukan kemaksiatan Bukan yang tidak bermaksiat Tidak Yang tidak bermaksiatnya Nabi Waliullah bermaksiat melakukan kesalahan Hanya Di saat dia terjerumus Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dijaga oleh Allah dari dosa gede Atau terus-menerus dalam dosa kecil Waliullah itu dijaga Kama'annal amliya'an maksumun fal'uliyak mahfudun Para nabi maksum Kalau Waliullah itu jaga Jal'al arif billah Atau ahli ma'rifah Itu adalah Waliullah itu Ya ahli makrifat Mushahadah itu kurang lebih sebetulnya Jadi orang sudah makom-makom musyahadah Musyhadah itu adalah ya sama sebetulnya ini hanya istilah saja makanya sebetulnya di dalam dunia tarbiyah ini kita justru harus menghindari istilah-istilah yang kadang bikin pusing nanti kadang bedakan mahabbah lebih tinggi dari iman maafinlah ada pusing orang apa sih nah Haan. jangan sampai bahkan ada sebagian guru paling senang kalau ngomong muridnya nggak paham semuanya katanya pak omongannya tinggi hebat muridnya enggak paham semuanya. Omong yang tinggi makrifatuh syahadah nanti masalah wad. Hebat. Eh? hebat. Kenapa kok hebat? Enggak ada yang paham semuanya. Padahal ini bisa diterjemahkan dengan bahasa sederhana kenal Allah, takutlah kepada Allah, takut maksiat. Selesai cuman dalam dunia tasawuf memang itu adalah dunia pembahasan khusus tasawuf adalah dunia pembersih hati ilmu pembersih hati tasawuf musyahada itu artinya apa dalam maknanya begini tidak pernah melihat sesuatu kecuali menyambungkan dia kepada Allah kalau dia ngelihat gunung subhanallah yang menciptakan gunung melihat sesuatu Allah yang dilihat musyahada jadi yang dilihat Allah Allah Allah melihat istrinya ini adalah amanat dari Allah aku harus kasih sayang kepadanya Lihat suami Ini juga perintah dari Allah Aku hormat kepadanya Lihat anak Ini amanat dari Allah Lihat duit Ini amanat Berkerja Ini amanat dari Allah Aku tidak akan mengambil yang haram Karena yang dilihat Allah Allah, musyahadah Jadi makom musyahadah itu adalah makom tinggi Di dalam hadis Jibril itu adalah makom ihsan Maqam ihsan antabudu Al allaha kaannaka ta tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau maqam ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jika kamu tidak bisa sampai derajat itu, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Al limaqam musyahadah. Jadi menyadari bahasanya apa yang aku lakukan dilihat disaksikan Allah Allah. Bukan maksudnya melihat Allah begitu tidak. Arti apa? Ini Allah Melihat sesuatu sampai maro aitu syai'an ila fi aqibali maksudnya. Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalam fi bukan Allah bertinggal di dalamnya. Mengan, meng, mengingatkan kepada Allah. Di balik kalimat itu Allah Allah Allah Allah Allah terus Allah jadi nyambung kepada Allah ini adalah orang pangkat tinggi itu adalah juga wali Allah kurang lebih dengan Al-Arif tadi makrifah ahli makrifah ahli usyahaga ini adalah kurang lebih kemudian masalah torekoh dengan bayah ini kayaknya memang dunia tasawuf harus di, diangkat dan diterjemahkan dengan bahasa sederhana Ada masalah torekoh torekoh itu apa selama ini kan ada namanya torekoh qadiriyah, naksabandiah dan sebagainya itu semua adalah salah satu cara mengabdi kepada Allah ibadah yang dilakukan oleh para ulama salihin mungkin Syekh Abdul Qadir Al Jilani, Syekh Bahauddin Naqshbandi, Syekh Ahmad Rifa'i dan yang lain sebagainya itu adalah satu cara-cara ibadah yang semuanya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena begitu banyaknya cara ibadahnya Rasulullah, begitu banyaknya zikirnya Rasulullah, tidak semua orang bisa mengamalkannya. Sehingga ada si alim fulani, si alim si a menekuni dikir ini, si alim ini menekuni dikir ini, dan di saat dia menekuni ini sampai kepada Allah sehingga menjadi wali Allah diikuti oleh muridnya. Sehingga muridnya yang mengamalkan dikir yang diamalkan oleh gurunya semakin banyak semakin banyak mana muncullah ini sanatnya nyambung dia dari gurunya dari gurunya sampai Syah Abdul Qadir jalani Syah Abdul Qadir jalani tentu mengambil itu semua dari gurunya dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka muncullah yang namanya Tori Khoirudin Tariqah Qadiriyah, Naksabandiyah dan yang lainnya Tidak lain itu adalah cara ibadah kepada Allah Yang dilakukan oleh para pendirinya Sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW Yang diikuti oleh murid-muridnya Ini Ada Tariqah Alawiyah Yang selama ini diambil dari orang-orang Hadramaut. Alawiyah ini Tariqah Alawiyah itu adalah lebih sederhana tidak harus bayat-bayatan yang ini, sederhananya, penting ambil sanat, selesai dan biasanya tereka alawiyah dan ditekankan untuk lebih banyak menuntut ilmu nah ini bukan saja mengumpul berbanyak dikirnya tapi juga menuntut ilmu tapi intinya itu adalah bagaimana kita mengambil satu amalan yang sambung kepada guru sampai guru sampai Rasulullah SAW itu hakikat Tariqah makanya kalau ada orang mengambil Tariqah Qadiriyah itu sudah ingin mengambil sanad sampai kepada Syabdul Al-Qadir Al-Jailani hingga Syabdul Qadir Jalani juga mengambil dari sebelumnya sampai Rasulullah SAW jadi dikirnya Syed Abdul Qadir Jalani yang diamalkan oleh Tariqah Qadiriyah adalah dari Nabi Muhammad SAW anak syabhan dia pun begitu Ashadilyah pun begitu ar pun begitu Alawiyah pun begitu Semuanya adalah nyambung kepada Rasulullah Dan cirinya ahli tasawuf adalah sama bersih hati Tidak ada ahli toreqoh ini gesek-gesekan Sebab sekarang macam-macam Toreqoh saya lebih bagus yang lain jelek Wah ini sudah tidak benar Paling benar toreqoh saya Dan di dalam toreqoh nanti ada guru mursyid dan guru murset itu butuh. kita semua perlu guru murset dan mencari guru murset tidak harus masuk tarekoh ini harus tahu berarti saya harus masuk tarekoh tidak guru murset tidak harus masuk tarekoh cukup kita mengamalkan amalan yang diambil dari rasulullah itu adalah kita sudah mengambil tarekoh tarekoh tarekoh yang jelas kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman biasanya melewati sahab Qadir jalani. Bisa saja kita langsung mengambil kitab at kar nawawi Zikir kita baca bisa cuman kalau kita mengambil tarekoh atau guru murset yang khusus itu mempermudah karena guru mursid itu yang memahami yang akan mengantarkan kita sampai kepada Allah jadi guru mursid itu yang akan mengingatkan kekurangan kita jadi kita perlu namanya guru mursid semuanya butuh guru mursid dan guru mursid itu tentu ada syarat-syaratnya dia adalah orang yang waro ilmunya ada, paling takwa kepada Allah bukan asal guru mursid ingat masalah guru mursid Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang beliau punya abah Syekh Mula Ramadan Al-Buti disebut abahnya ini oleh Said Alwi abahnya Syed Muhammad Al-Maliki Waliyul Ulama Alimul Awliya seorang wali yang alim dan seorang alim diantara para wali adalah Syekh Mula Ramadan Al-Buti dan putranya namanya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti beliau berkata zaman sekarang di Syam banyak guru-guru mursid dari Torekoh-Torekoh yang ada itu jadi murid saja enggak pantas guru mursid jadi murid enggak pantas gelarnya si guru mursid mewarisi bapaknya tapi akhlaknya enggak, ilmunya enggak, hanya besar-besar makom bapaknya saja, kalau mungkin kalau hal ribuan mungkin kalau ini ribuan aduh, aduh, aduh, aduh. tapi ternyata ini di Syam jadi makomnya, makom bapaknya dipakai oleh anaknya yang tidak pernah kenal dunia agama ilmu tidak ada, jadi guru mursyid yang ada di Syam itu menjadi murid saja enggak pantas apalagi jadi guru ini di Syam kalau di Indonesia bagaimana wallahualam bisawab Coba guru mursyid itu kata cobalah Tidak usah jauh kitab Tanwirul Kulub di belakang syaratnya Guru kurmasif ayyakuna warianwar aliman di ulum syariah ngerti ilmu syariat war ahli ibadah paling bagus oh lewat begini tidak ya ada banyak aneh-aneh, wali-walian, pakai gelang emas, katanya saya sama mahkamah lain. Iya, mahkamah di neraka itu. Tidak ya ada. Jadi harus paling istiqomah. Kenapa? Guru Torekoh Mursyid ini mulai dari perilakunya sudah layak untuk ditiru. Sebelum omongannya yang meluruskan kita. Tingkah, tingkah lakunya, perilakunya maka tidak ada guru mursid yang bodoh tidak ada guru mursid yang goblok tidak ada guru mursid yang aneh-aneh tidak -aneh. ada, semuanya pasti lurus sebab apa? kata Habib Ali Al-Jufri kalau seandainya Allah tidak akan mengangkat walinya dari orang yang bodoh kalau Allah mengangkat orang bodoh jadi walinya pasti akan diajari oleh Allah maka tidak ada aneh-aneh Melanggar syariat. Tidak ada. Kalau memang dia orang bodoh kok diangkat oleh Allah jadi wali. Pasti dijaga oleh Allah. Tidak akan melakukan itu semuanya. Dikasih ilmu laduni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak karu-karuan tingkah lakunya jadi wali. Guru mursyid lagi musibah. Akan, tapi ingat, Torekoh adalah ada Dan Torekoh adalah benar Dan itu perlu kita bersambung dengan orang-orang ahli Torekoh Barang apa, ada pun masalah masuk Torekoh atau tidak Ini urusan lain ya, Karena kalau anda masuk Torekoh Harus anda pilih guru yang benar Karena kalau sudah orang masuk dunia Torekoh ke Nanti seorang murid di depan guru Seperti mayid di depan tukang mandi Memandikan, mau diolah alik gimana mau Anda harus Barangkali kita ini termasuk masih kelas awam Kata Imam Haddad Manja'ani bitorekotil khasati Ibda'li Nahum. Wajjaha anibitorikatil amati alam al Nahum. Kalau ada orang datang kepadaku, beliau adalah seorang mursyid. Kalau ada orang datang kepadaku dengan caranya orang-orang khusus akan aku uji. Tapi kalau datang dengan caranya orang awam, aku ajari. Ya kita mungkin kelas ini ya, tidak usah loh. kalau masuk yang berat-berat mungkin tidak kuat. Kadang-kadang, ayo berhenti dagangnya, berani tidak? Sama guru mursyidnya. Ya, tidak sah dagang. Ntar dulu cai. Ah, hati hati ini. Jadi memang perlu ya kita berguru itu penting biarpun tidak masuk torekoh, Anda harus tahu guru mursyid sama masuk dalam pembahasan yang pertama masalah sedah pembersih hati kalau pengin orang tahu pengin tahu kekurangannya yang pertama cari guru guru yang dan kita ikrar di depan guru tolong guru bolak-balik saya seperti digoreng itu saya kurang begini eh nih saya kurang ini ditunjukkan dan jangan marah jangan dendam dengan guru. Kalau sudah dendam dengan guru, tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini saja insyaallah semoga Allah menjadikan kita adalah orang yang sembung dengan guru-guru mulia yang bakal menjadikan sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga semoga Allah membersihkan hati kita. Ini ada yang minta didoakan. Yang satu adalah telah meninggal dunia, Bapak Lesmana Mandra Kumara, telah wafat pada hari Ahad 1 Mei 2011 jam 22.00 kemarin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya, memberikan kenikmatan di alam barzakh, membangkitkannya nanti dalam keadaan yang baik dan memasukkan ke surga Allah dan semoga yang ditinggal diberi kesabaran dan diberi oleh Allah kemudahan dan semoga semoga kematian beliau ini menjadikan sebab kemuliaan putra-putranya dan juga semoga Allah mengampuni orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita dan semoga Allah memberikan kepada kita umur panjang dalam ketaatan serta sehat dan nafiat dan berikan kepada kita khusunul khatimah dan menjadikan anak keturunan kita anak keturunan yang bakal dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi salam al-fatihah ada lagi minta doa untuk Adiknya akan menikah Jumat nanti. Semoga lancar. InsyaAllah. Jadi keluarga yang harmonis. Diberi oleh Allah keturunan yang soleh-solehah. Di bagian Rasulullah. Semakin dekat kepada majelis ta'lim. Semakin dekat kepada ulama. Semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Dan ini ada juga yang minta didoakan untuk sempat menikah. Semoga Allah berikan kepadanya pasangan yang baik. Dijauhkan dari sebab kehinaan. Diberi pasangan orang-orang yang diridui oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah. Yang menjadikan sahabat Rasulullah bangga. Dan semoga dimudahkan dan dipercepat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebab kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al Fatihah. Ya Rasulullah. Selamat malam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, wa la tu'adzidna, wa angsurna, wa la takhzulna, wa afina, wa la tumritna, wa akrimna, wa la tuhinna, wa athirna, wa tuhtin alaina. Innaka ala kulli sya'an gudhir. Allahumma, ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Engkau lebih tahu tentang penyakit hati, ya Allah. Engkau, ya Allah, dan hanya engkau yang bisa membersihkan, ya Allah. Maka hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Hilangkan kedengkian dari hati kami, ya Allah. Jangan sampai hati kami, hati kami mendengki kepada siapapun, ya Allah. Jangan ceksa hati kami dengan kedengkian. Dan jika ada orang mendengki kami, kami mohon ya Allah, hentikan dari kedengkian itu, ya Allah. Kami tidak ingin adat saudara, saudara, saudara kami, ya Allah, terceksa dengan penyakit dengki, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang pernah berbuat dolim dan aniaya kepada kami, dan siapapun yang pernah mendengki kami, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran. Dan dan muliakan mereka Ya Allah Di dunia dan di akhirat Ya Allah dan jauhkan kami dari sebab kehinaan Dan jauhkan kami dari sebab Kenistaan, jauhkan kami dari segala Kemaksiatan, Ya Allah Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Ya Allah, jika engkau telah menghalang Menjauhkan kami dari kemaksiatan Maka tidak ada satu kemaksiatan Dan kehinaan, satu pun yang akan Mendekat kepada kami, akan tapi Allah, siapapun Ya Allah Jika tidak kau hendaki baik, biarpun mereka Berusaha, maka tidak akan baik, maka jadikan kami hamba-hamba yang kau pilih menjadi hamba-hambamu yang terbaik Hamba-hambamu yang kau cintai Hamba-hambamu yang kau muliakan di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah, setiap kami bekerja, setiap hari kami bekerja, setiap kami beri, setiap hari kami beribadah, setiap hari kami punya aktivitas. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami, ibadah kami, abia ibadah kami adalah adalah sebab keridhaanMu Ya Allah. Jangan sampai kami melakukan ibadah menghantarkan kepada kemurkaanMu, karena hati kami kotor dengan ibadah kami, dan jangan sampai pekerjaan kami menjadikan kemurka kepada kami, karena pekerjaan yang kami jalani adalah sesuatu yang Engkau haramkan. Maka kami mohon Ya Allah, mudahkan kepada kami. Untuk mendapatkan yang halal Rizki yang halal Yang menghantarkan kepada keriduan dan kemuliaan Ya Allah Di dunia dan di akhirat Ya Allah Ya Allah Siapapun yang saat ini susah di dalam mencari rizki ya Allah Hanya lah rizki Ya Allah Maka mudahkanlah untuk mereka Dan berikan rizki mereka berberkah Ya Allah Berkah Ya Allah Kecukupan Ya Allah Yang punya hutang Mudahkanlah mereka di dalam membayar hutang mereka Ya Allah Ya Allah Yang pernah mendengki bersihkan dari kedengkiannya Ya Allah Ya Allah yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan yang sakit sembuhkan, yang sudah menikah ya Allah, jaga keindahan dalam rumah tangga mereka, yang belum menikah mudahkanlah mereka ya Allah untuk mendapatkan kemuliaan dalam pernikahan dan jadikan pernikahan mereka pernikahan yang mulia, berikan kepada kami keturunan anak yang soleh, soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang menjadikan sebab kami mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah ampuni dosa kami, yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu Demi satu akan tetapi Engkau mahatau, Ya Allah Dosa kami, Ya Allah Dosa lahir kami, Ya Allah Mata kami, telinga kami Tangan kami, anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk maksiat Maka kami mohon ampun, Ya Allah Ampuni semuanya, Ya Allah Dan hati kami, Ya Allah Hanya engkau yang tahu Kekotoran hati kami Sesaat datang kedengkian Sesaat datang riak Sesaat datang kesombongan Sesaat datang dendam, Ya Allah Itu semua penghancur pahala-pahala yang akan kami harap Ya Allah maka kami mohon Ya kami dari segala macam penyakit itu dan ampuni dosa kami, ampuni dosa batin kami dan ampuni dosa zahir kami. Ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan di Engkau hendak mencabut nyawa kami kelak Ya Allah. J Jabutlah nyawa kami di Saat hati kami bersih Ya Allah Kami tidak mendendam kepada siapapun Kami tidak mendengki kepada siapapun ya. Kami tidak sombong kepada siapapun Ya Allah Kami tulus dalam beribadah Ya Allah Jabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau kepada kami Ya Allah rido kepada kami ya Allah Jabutlah kami Allah Dengan khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman Dan jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami Kelak Adalah Kalimat agung dan mulia La ilaaha Illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin al